Selamat pagi, Pak Eddy. Komentar saya segini, Bu. Andai kan SBY ini punya nyali kayak Soekarno, maka negara ini nggak gitu kacau lagi, Bu. Ya kan, korupsi merajalela, kerusuhan di mana-mana, keributan terus yang hari tiaritengar. Ya kan, belum lagi itu yang namanya trampo, kau tahu banget negara sekali. Makanya nggak bakalan kejadian, dah. SBY nggak punya nyali kayak gitu, maka sih. s e l a a t p a Bu Ibu. Selamat pagi. Bu, Ibi. Ya, selamat pagi. Kalau zaman Soekarno itu bangsa Indonesia kan belum ada yang kualan. Belum ada budak Arab, budak bule. Kalau sekarang kan zaman s o e h a r t o kan bangsa Indonesia kan udah budak Arab sama budak bule. Udah beda jauh lah kecuali mereka ini tomat nasional. Mencintai Indonesia seutuhnya, cintai leluhurnya. Bukan jadi budak Arab, jadi budak bule. Korupsi di mana-mana. Memperkaya diri sendiri, beli surga. Surga bisa dibeli zaman, zaman sekarang ini, dari zaman s o e h a r t o itu. Jadi budak Arab. nyembat yang hari nyembat Arab kalau dulu zaman Soekarno kan mau apapun agama kamu Indonesia nasionalismenya itu kuat gitu loh oke、okay. terima kasih Pak a Ryo s e l a m a t pagi ya, mbak. Pak simbolan, silahkan m o n ini. s l Pak ya buat saya sih SBI tutup mata kali ya abang a r u s n y a sih berani lah g i a kan kejahatan kan udah gak s e m u n y i s i m b u n i gitu jadi yaudah aku aja dihukum gitu アンデはアンコラド、アンカワンバーガー、オダラジャー、イコットヨーヨー、ディレクションガスドンとパターダウィタウラ、アパンミカマタンと。 ピピンのガラヤン credible、ヴィレクターランガキンバルブ、ヒョウティマカキブ。Okay、ジミサタギ ?Okay、サイトユー、プリンティピキランパーナン、スカーナ、ティアルスプロバトアウト、サュースカーナ l i w a n u Nungindi, b a p a l Taunyangalu, Tiya m m i l i Menteri-menteri pembantunya bukan berdasarkan partai, golongan, dan lain-lain. Tapi betul-betul berdasarkan murni, inting s dia, bahwa orang inilah yang bisa mensukseskan programku. Nah, apakah i SBY bisa berubah total dengan sisa waktu dia ini? Terima kasih. Oke,、okay. Pak Sapri. Ya,、uh, Saya pikir, Pak、uh, SBY itu... m u n g k i n y a sudah terikat kontrak dengan partai-partai politik. Jadi mereka maaf pun orang-orang partai yang mau kualitasnya rendah, mau apa punya orang partai di dalam, gitu. Partai-partai lain maksudnya.、Eh, jadi ini sekarang kayaknya udah terlambat ya. Tinggal tahunan dua tahun deh ya, dua tahun, dua tahun udah mau、uh, abis masa jabatan dan g a k akan dipilih lagi kan begitu. Jadi ya dia biarin aja mau hancur-hancur. Pokoknya saya ntar dua tahun juga nggak ada urusan lagi gitu. Jadi mau hancur kayak apa ya, dia ulur-ulur waktu gitu loh. Mau r i s a tuh udah berapa kali cerita doang ya. Jadi istilahnya sekarang ulur-ulur waktu gitu sampai masa jabatan abis ya sudah mau hancur-hancur di situ Indonesia. j d i nggak peduli gitu a o h Terima kasih.、Gitu. Ya Pak Denny. Uh, menurut saya bu, saya setuju dengan bapak yang tadi bilang ya ulur-ulur k a p u Tapi yang saya tambahkan bahwa nanti pasti resapelnya h itu terdekat 2013 tuh, bu, karena dengan 2013 namanya kan naik lagi. Nah, siapa tahu istri atau adiknya itu yang kasus itu bisa naik itu. Terima kasih bu. s i l a k a n p a a r i s e b e t u l n y a selama dua tahun ini、uh, kabinet yang baru ini. Udah berapa kali keluar mau reshuffle-reshuffle? Sebetulnya kalau saya lihat ya, yang masalah utamanya di presiden sendiri,、oh. Mau di reshuffle berapa kali juga kalau dia yang g a k bisa tegas, nggak bisa memutuskan sesuatu dengan cepat, nggak ada percuma. Yang orang-orang bagus pun nanti frustrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari, Pak, selamat, selamat. Siang. siang, ya. Ini juga seperti juga yang di, ini juga karena presidennya memang sama sekali tidak ada ketegasan juga, memang betul juga. Sehingga kita bisa apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwa SBY memerintah dua periode tanpa visi, prioritas utama untuk pembangunan apapun kita, kita tidak tahu. Jadi seolah-olah ya seperti istilah Jawa, apa yang dakwannya ngal ngalur ngidul ya kesana kemari aja kita lihat. Akhirnya begini jadinya. Comot-comot jadinya menteri-menterinya ganti-berganti. Terima kasih. Terima kasih Pak Selamat. Pak Roni, selamat siang. Siang, Bu. s i l a k a n Bu saya setuju sama yang pendapat k e s a t u k e d u a Sebenarnya nggak perlu rirep risah. p e l a harusnya Presiden tuh ngomong aja 6 bulan atau setahun lagi mengundurkan diri. Ong dia mau membina a u m orang partainya aja sendiri nggak mampu. Mau gimana ngurus o n menteri, apalagi negara gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni, Pak Robert. Selamat siang, s i l a k a n Sangat siang Jadi Kedengarannya kok u d a h n y a lain h presiden Justru tuh yang salah yang milih Yang milih SB lah SBY lah yang salah Kenapa SBY dipilih kalau memang n Gak g tegas Jadi artinya kita itu Jangan selalu menyudutkan orang lain Ya toh Terus beda dengan kondisi pada saat dulu j a m a n n y a Bung Karno Bung Karno itu kan o t o r i t e r Negara baru m e r d e k a Ya bebas dong dia bisa ngatur dengan kekuatan dia. Sekarang ini multi partai. 18 partai. Gimana ngurusnya? Jadi kita jangan terlalu menekan orang lain. Cobalah i n t r o s p e k s i dulu kondisi kita gimana. Terima kasih. a Yono, selamat siang s i l a k a n Ya, selamat siang. Jadi yang Bapak terakhir tadi, ini bicaranya d a n d i t e t u k k a n o a n g itu juga b i c a r a ya. Jadi masalahnya utama adalah... Taukah h Anda bahwa manipulasi TI di KPU dan kemudian kedua adalah bahwa masyarakat kita yang miskin memang sengaja dimiskinkan Lalu kemudian nanti disuruh nyoblos dengan hanya kebungkus nasi bungkus atau kasih kaos begitu ya Karena semuanya sudah kelaparan begitu dan ibaratnya itu kalau bisa masyarakat Indonesia atau negara-negara berkembang seperti Indonesia oleh asing masyarakatnya itu dibuat menjadi anjing lapar untuk menguasai sumber daya、uh, alam yang dimiliki oleh negara-negara seperti itu gitu ya sehingga kita ini bicara harus lebih ke depan, proporsional dan kemudian melihat bagaimana solusinya inilah yang menjadi masalah dan masalahnya yang sekarang betul RI1 s tidak memiliki ketegasan Dan tidak mempunyai satu visi yang bisa diimplementasikan untuk menghasilkan negara ini yang merdeka dan berdaulat. ya Sehingga rakyatnya sejahtera dengan sumber daya alam yang kaya raya, tapi yang nikmatin asing, perbankan asing. Semuanya asing. ya Dan artinya rakyat ini dijadikan sapi perah. Kalau k、uh, e m u k i a n sapi perah nggak ada susunya, ya sapinya dipotong. Itu saja yang menjadi masalah. Terima kasih. terima kasih Pak Agus dan、uh, Pak Yono tadi ya, ini Pak Agus sekarang yang terakhir, Pak Agus s i l a k a n Pak Agus. Ya selamat siang Bu. Selamat siang. Saya cuma m a u k o m e n t a r begini, sebaiknya yang akan datang jangan pilih menteri dari partai, pilihlah menteri yang dari profesional yang c a k a p dan membidangi apa yang dia bisa bidangi gitu. Kalau dari partai tidak akan b e r e s semuanya, terima kasih Bu.